Selamat pagi Pak Jeffrey Hi, Hi. Halo Bapak Halo、eh, Pak Jainal silahkan、ya. Kalau pendapat saya itu Pak j a y a memang udah n gak g percaya dengan menter-menterinya i Dengan kinerja menterinya gak percaya Cuman Pak j a y a juga n gak g berani Ganti menterinya dari p a r p o l Lagi Pak dik Jainal bikinin wakil Wakilnya biar bisa bekerja Apalagi nanti orang-orang y a n di p a r p o l kan setahun lagi sibuk mau kampanye itu Mana bisa bekerja はい。 Tawar-menawar politik, Pak SD mengambil jalan yang paling aman, mengangkat wakil-wakil menteri. Padahal, sebetulnya kalau wakil-wakil menteri itu harus bertugas penuh, berarti mengabaikan menteri-menterinya. Nah, ini sesuatu yang kita sebut kekeliruan manajemen tata negara. Terima kasih. Ya, Pak Hargo, selamat pagi. 私はそれを 知,、hmm. mm. 知って、yeah. いる人は、私はそれを知っている i は、私はそれを知っている人 a r れを知っている人は、それ s 知っている人は、それを g っている a は、それを知っている人は、d れを punya、n は、a l i untuk、人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを t a ている e m a n g ini、memang、t a k u い l a h d e n g a ている r t a i p a r t a i y a それ a 知っている人は、それを a っ a いる人は、それを u っている人は、それを知っている人は、それを知っ a いる人は、それを知っている人は、それを知って a る人は、e れを知っ a いる人は、それ a 知っている人は、それを知っている n は、a れを知っている人は、それ e 知ってい k 人は、それを知ってい a 人は、そ g を知っている人は、それを知っている人は、それを知 t ている人は、o れを o っている人は、それ k 知っ a いる n は、それを知っ negara、gitu、kan Efektif nggak gitu kan? Jadi jelas perubahan ini bukan nggak、uh, mau mencapai tujuan efektif, tapi hanya untuk demi kepentingan politik itu aja. Simpel, jadi SP pengecut, wah sih. Oke,、okay, Pak Hendry.、Oh, y a selamat pagi. Silakan, p a、oh, Kalau dari sisi manajemen, terlepas dari pandangan politik, itu berarti terjadi penggemukan. Nah kalau terjadi penggemukan, artinya pemborosan. Sebagai contoh, penggantian nama atau perubahan nama itu terbayang gak itu kop surat yang di, mesti diganti atau semua yang menyangkut alat apa, APK itu alat tulis kantor itu dari pusat ke daerah itu semua ganti sehingga itu anggaran itu bengkak nah itu pembengkakan itu diukur gak dan efektivitasnya sampai dimana, sebenarnya kalau dari manajemen, fungsinya aja kita tambahkan nama tidak usah berubah sehingga hal-hal yang menyangkut administrasi, yang menyangkut anggaran, kita bisa, kita bisa hemat. Yang penting fungsi kerjanya. Nah itu saja menurut saya. Oke, terima kasih. t a k a s i e l a m a t siang. selamat siang. m Ya, selamat siang. Silahkan. Karena, ya, s t s i a Ya, s l a m a s i a n Ya, s a i l a m t s s a m n g a e t n g Ya, t s a Ya, e l a t siang. a t s i a n a s e s a n Ya, s a m i e t s n a s e l a n g a e l t i a t i e l a t a Ya, s a t a n g Ya, t s i a n Ya, k e l s a n a s a m e n a s e l t e r t i a i t s i a n e t i a n g i a n g i a l t s i a n Ya, s e l a m a s n g Ya, a m n g Ya, e t a n t i e l i i t s i i a e l a m i a l e l a m a n g Ya, a n g Ya, s t a i gitu,、uh, yang mana kemungkinan besar ke backgroundnya itu nggak pada tempatnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak James. Pak David, selamat siang. Ya, selamat siang bu. Komentarnya Pak? Kalau ditanya secara f u n d a m e n t a s h mungkin mananya pun nggak jelas kali itu, karena di samping i t u partai ya, cuma、uh, sebetulnya reshuffle itu sebetulnya kalau kita mau sama-sama Sebetulnya kita c u e k a l a yang kita open a i n gitu Karena kalau kita lihat paling menteri berapa sih yang, yang bagus yang dia panggil sekarang Paling kalau kita lihat、e, seperti Dahlan Gitu ya Paling itu yang, yang bisa kita bilang baik yang lainnya kan Nggak j e l a s gitu Nggak lain i gitu ya Saya s a p i n menteri-menteri sebelumnya yang perwarna lah Jadi sebetulnya ya harapan kita sih kemarin seharusnya menteri yang dipanggil itu pada nggak mau gitu Nggak mau jadi menteri gitu Jadi kalau gitu kan presiden akan punya pertimbangan kunus kan kalau gitu kan yang diharapin jadi menteri pada enggak mau terusnya begitu kasih, ya baik terima kasih ya, kalau saya pendapat saya sih kelihatannya presiden n g g a k mau pusing gitu mestinya ya kalau yang m a n a g e m e n yang baik yang benar itu harusnya dia telah, dia telah、ah, satu per satu jadi menteri apa yang memang dia butuh wakil でも、それを知っていれをっている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、r れを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それ t 知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知っている人は、それを知ってい Oh ya nambah ini Yang itu tambah Ya kalau begitu mah tambah s u a lah mbak Terima kasih mbak Baik terima kasih pak Selamat Selamat siang Selamat siang Kalau kita mengingat ini wakil-wakil menteri ini ya Taubahnya kayak order baru dulu Kalau order baru dulu kan ada istilahnya menteri muda Misalnya seperti Abdul Ghafur Menteri di bidang muda olahraga Jadi h a n y a sebagai penambah aja biaya sebenarnya Dan juga hasilnya tidak ada Dan juga kita lihat kan kabinet koalisi ini kan terdiri dari ketua-ketua partai マ presiden, eh memilih w a k i l w a ー・ i l itu masih ー・ u r a n g masih ditambah. Demikian.、Yeah. Terima kasih Pak Leo atas komentarnya Pak Prasetyo m a s i h ya. Ya s i l a k a n Pak Kalau menurut saya ya, Pak ya d i n i k i t a itu kan e, menghadapi Tanya、e, krisis globalisasi ya m e r i k a sama Eropa Jadi menurut saya ya, cukup baik Karena penambahan itu juga ditempatkan pada Yang kebenaran strategis ya Seperti、e, keuangan Atau pendidikan Itu kan strategis jadi、e, cukup baik ya Menurut saya supaya bisa mempercepat、e, Proses pembangunan dan パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパもパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ i n ーパーパーパーパーパーパーパーパーパー t ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー n ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ s a l a n y a itu nanti kita lihat seperti efisiensi dan、uh, yang sekarang dilakukan oleh PY. Terima kasih. Iya silakan Pak.、Ah, s a r a n saya Pak untuk wakil juga boleh juga wakil listrik TPSB juga ditambah aja Pak. Makasih. Bapak Leonard. Halo ini sarannya apa tadi Pak? SBY menambah pos wakil menteri menjadi 19 dari sebelumnya mengangkat 10 wakil menteri 2 tahun lalu sewaktu pelantikan kabinet. Menurut Anda dari perspektif manajemen, dengan pertimbangan apa SBY menambah posisi wakil menteri ini? a h、uh, itu. Wah, itu pertimbangannya kalau menurut saya b e r s i f a t pribadi. Itu rahasia itu. Ada lagi Pak Leonard? Oh, n g g a k ada lagi.、Eh, terima kasih Pak Leonard atas partisipasinya. Sampai di sini dulu Mitra Bisnis. Bisnismen o p i n i n kali ini tetap di 92.4% Radio Bisnis Jakarta. Saya Jerry Sadewa. Bisnismen Opinion. Mitra Bisnis kembali di Businessman Opinion dan kembali pula kami mengajak a n d a untuk bergabung berbagi opini dan komentar. Kami membuka line telepon 633-9160. s i l a k a n Anda tanggapi tema yang kami hadirkan sore ini. Mitra Bisnis, Presiden SBY menambah pos wakil menteri menjadi 19 dari sebelumnya mengangkat 10 wakil menteri dua tahun lalu sewaktu pelantikan kabinet. Menurut Anda, dari perspektif manajemen, dengan pertimbangan apa, SBY menambah posisi Wakil Menteri? 633-960 kami buka, sekali lagi s i l a k a n Anda hubungi untuk opini dan komentarnya. Mitra bisnis, Presiden SBY menambah pos Wakil Menteri menjadi 19. Dari sebelumnya mengangkat sepuluh wakil menteri dua tahun lalu sewaktu pelantikan kabinet. Menurut anda dari perspektif manajemen dengan pertimbangan apa s b i menambah posisi wakil menteri 6339160? Mitra Bisnis, Presiden SBY Menambah pos wakil menteri menjadi 19 dari sebelumnya mengangkat 10 wakil menteri 2 tahun lalu, sewaktu pelantikan Kabinet. Menurut Tanda Mitra Bisnis Dari perspektif manajemen Dengan pertimbangan apa SBY menambah Posisi wakil menteri, s i l a k a n komentaran Dari 6339160 6339160 Pak Antonius Halo Halo Pak Antonius Halo Terputus Oke baik Sayang sekali ya Dan、uh, s i l a k a n 633-91-60 Presiden SBY menambah pos wakil menteri menjadi 19 Dari sebelumnya mengangkat 10 wakil menteri dua tahun lalu Sewaktu pelantikan kabinet Mitra bisnis menurut Anda Dari perspektif manajemen dengan pertimbangan apa SBY menambah posisi wakil menteri y a s i l a k a n Pak Alex sebenarnya tidak bisa lagi dijawab Pak dari sudut manapun untuk ditanggapi soalnya membingungkan seperti misalnya dia menteri-menteri yang berprestasi dicopot, yang bermasalah dipertahankan nah termasuk ini tadi yang pertanyaannya kena mengenai wakil menteri sudah membingungkan, n g g a k bisa dijawab, dijawab dari sudut manapun, n g g a k n g e r t i terima kasih Pak Terima kasih kembali Pak Alex, Pak Togi, selamat sore Selamat sore s i l a k a n Pak Togi Kalau saya sih ini ya menduga nih dalam pikiran saya Ini kan banyak menteri jadi ketua partai Ketua partai bermacam-macam lah itu ya Nah kan bulan、eh, tahun depan juga mungkin mulai persiapan-persiapan kampanye dan segala macam Nah menteri yang dari partai Pasti waktunya dan pikirannya, orientasinya hanya untuk partainya. Sehingga untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk, mungkin disisipkan Leni Wakil Menteri ini. Itu dugaan saya, terima kasih. Terima kasih Pak, Pak Togi. Pak r u d、eh. o l sedangkan. Ya saya pikir karena dihujat ya Pak s g i itu... パンテンキタドアカン m オーラスパーナワタアラモブリカンリッマッカパデプリオジュカ a ラパンビシッパンビシッニャガンパンアトロノクラバパパパプリストデワンデュジャテルバカシンバカシンパッロドウ Mitra Bisnis masih menyoroti Presiden SBY yang menambah pos Wakil Menteri menjadi 19 dari sebelumnya mengangkat 10 Wakil Menteri dua tahun lalu sewaktu pelantikan Kabinet dan sedikit waktu lagi menurut tanda dari perspektif manajemen dengan pertimbangan apa SBY yang menambah posisi Wakil Menteri 6339160 silakan. Terima, Jadi, membuat dan dan dan. Itu yang terima kasih Baik Mitra Bisnis Demikian Bisnis Ben Opinion Untuk sesi sore hari ini Terima kasih banyak untuk bersamaan Anda Selamat melanjutkan aktivitas Dan kita lanjutkan kembali Bisnis Today Anda masih bersama saya Maria Gus Ben a j a r selamat malam Iya,、uh, selamat malam Silahkan so, Pak, k e p e n t i n a n Menurut、ya. saya sih, baik-baik aja ya、uh, Organisasi itu s e d i develop Yang penting tugas antara wakil dengan menterinya itu r o l e dan responsibilitinya itu harus jelas gitu Wakil menterinya itu ngapain,、uh, menterinya ngapain gitu Karena apa, s c o p e responsibiliti mengurus negara itu、uh, besar ya Jadi memang perlu gitu Ya, terima kasih Baik, terima kasih m a l i Pak John Pak Mul, ya selamat malam Selamat malam Silahkan opini Anda Pak Mul, ya Ya, mungkin dari sisi pertimbangan Apa namanya Untuk peningkatan Pergerakan Para m e n t e r i y a biar dinamis、ya. Karena sekarang ini mungkin Dirasakan kurang、uh, Dinamis Jadi supaya lebih cepat、uh, Bisa jadi lebih Berkembang gitu Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Jadi pembagian dari Menterinya, wakil dan、e, Apa Jadi nanti wakilnya mungkin mengurusnya Kedalam dan Menterinya mungkin urutannya Keluar gitu pak、uh -huh. uh, uh, Ya mungkin itu aja Terima kasih Baik, Terima kasih kembali untuk Pak Mulya